Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistio berpandangan, fenomena perlawanan kepala-kepala daerah terhadap pemerintah pusat diakibatkan oleh melemahnya wibawa dan kekuasaan pemerintah pusat yang berjalan seiring dengan ketidaktegasan pimpinan-pimpinan negara dalam menjalankan roda pemerintahnya. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena perlawanan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, perlawanan kepala daerah yang bereaksis negatif terhadap kebinekaan bangsa Indonesia seperti kasus GKI Yasmin membuat warga minoritas harus menjadi oportunis. Apa memang harus begitu, Pak Her? Ya, bumbung yang mayoritas saja oportunis. Ngapain minoritas yang enggak oportunis? Baik Pak Her, saat ini fenomena perlawanan kepala daerah juga mewabah kemana-mana, bahkan telah menyentuh sendi-sendi ekonomi, hingga mengakibatkan ketidakpastian bagi sektor usaha. Apa pendapat Bapak? Iya karena tidak ada kewibawaan lagi gitu lah. Tidak ada kewibawaan lagi. Itu. Terus kalau ditanya resepnya dari mana ya, ya, ya sekali lagi kembali resepnya dibucuk. Ya. Ikan itu, ikan eh, itu busuk dari kepalanya dulu. Gak ada ikan busuk itu dari ekornya dulu. Jadi kalau motong ikan busuk, kepalanya dulu kita potong, kita buang gitu. Nah, apakah ini ekses negatif dari era otonomi, Pak Her? Eh, kalau menurut saya ini ekses negatif dari sentralisme dulu gitu. Orang itu menyalahkan otonominya. Bagi saya otonomi itu bagus. Ini kan... Eh, apa sentralisme dulu eh, zaman orde baru ketika sentralisme itu tidak ada lagi orang lepas semua marah semua nah yang disalahkan adalah skema baru yang menggantikan sentralisme itu padahal itu kan sisa zaman dulu orang ngantri sembako orang marah itu kan zaman Pak Harto dibilangnya ekses reformasi enggak ada bis reformasi kan tidak ada orang ngantri sembako nah ini dan realisasinya kalau menurut saya nu sekarang kan eh, kalau melebar sedikit, usul Pak Harto jadi pahlawan kan gitu, jadi pahlawan nasional gitu. Oh kita harus kejar gimana? Warisan problem bangsa yang dia tinggalkan itu sampai sekarang dan sampai ke depan gitu. Kok mau oh, ditimbang-timbang jasanya lebih banyak, itu pasti bagian dari kaum penindas dan maling pada periode Soeharto. Demikian Hermawan Sulistio, saya Kiki Wijaya.